Salamualaikum Sudarloon berita malam medisi hari ini Kamis 5 Juli 2018 dibacakan Arjan Syah Bupati bener Meriah Ahmadi resmi ditahan dan bantah semua tuduhan KPK LSM sebut OTt KPK di AC diduga terkait proyek jalan samar kilang Jalan AC sibolga sudah 2 tahun longsor dan belum ditangani.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 Udarlun KPK resmi menahan Bupati Bener Meriah Ahmadi dan seorang dari pihak swasta bernama Saiful Bahri. Ahmadi keluar mengenakan rompi tahanan KPK sekitar pukul 15.35 waktu Indonesia Barat. Beberapa menit kemudian giliran pihak swasta Saiful Bahri keluar dari gedung KPK. Keduanya disangka terlibat kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajiban terkait dengan pengalokasian dana penyaluran otonomi khusus Aceh 2018 pada pemerintah Provinsi Aceh. Adapun dana otonomi khusus Aceh tahun anggaran 2018 itu sebesar 8 triliun rupiah. Usai ditetapkan tersangka oleh KPK, Ahmadi membantah tuduhan KPK Selain itu saat ditanyai mengenai adanya beberapa pertemuan dan penyerahan uang yang dilakukan dengan Gubernur Aceh Irwan Yusuf, Ahmadi juga membantah. Namun demikian Ahmadi menegaskan dirinya akan kooperatif dalam menjalankan pemeriksaan di KPK. Sementara itu juru bicara KPK Febri Dian Syah mengatakan kedua tersangka ditahan selama 20 hari pertama. Sebelumnya KPK menetapkan Ahmadi dan Gubernur Aceh Irwan Yusuf sebagai tersangka terkait kasus swap proyek dana Otsus 2018. Darlun LSM Redelong Institute menilai operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK kepada Gubernur Aceh Irwan Yusuf dan Bupati Benerberia Ahmadi diduga hasil V proyek Jalan Samarkilang senilai Rp20 miliar yang bersumber dari dana otonomi khusus tahun anggaran 2018. Direktur LSM Redelong Institute Fahrudin mengatakan kuat dugaan tangkap tangan KPK terkait proyek Jalan Pondok Baru Samarkilang dengan pagu anggaran 20 miliar rupiah. Kendati belum ada pernyataan resmi mengenai proyek tersebut, Fahrudin menduga fee dari proyek Jalan Samarkilang ini yang membuat Irwandi dan Ahmadi tersangkut kasus uap. Menurutnya berdasarkan pengalokasian anggaran bagi Jalan Pondok Baru Kilang terbagi dalam dua paket proyek masing-masing Rp20 -masing miliar dan satu proyek Rp21 miliar lebih. Kuat dugaan salah satu dari proyek tersebut yang diusut KPK. Proyek itu dapat dilihat dari link LPSE Provinsi Aceh. Sehingga jika mengacu pada pernyataan KPK, Gubernur menerima fee proyek sebesar 8% dikaitkan dengan proyek Jalan Nasional Pondok Baru Kilang senilai 20 miliar, maka akan diperoleh angka yang tidak jauh beda dari uang yang diminta Irwandi kepada Bupati Benar Meriah Ahmadi sebesar 15 miliar. Garlun jalan antarprovinsi yang menghubungkan Aceh dengan Sibolga, Sumatera Utara di kawasan Danau Paris, Aceh, Singkil sudah 2 tahun longsor. Namun tidak kunjung diperbaiki sehingga rawan kecelakaan saat dilintasi kendaraan. Amatan di lokasi jalan yang longsor berada ditanjakan dengan posisi kiri dari arah singkil merupakan curang. Longsor tersebut sepanjang kira-kira 10 meter dan terus memanjang karena dibiarkan. Akibat longsor kini yang tersisa tinggal badan jalan yang diaspal. Sementara beram jalan habis terbawa longsor yang dalamnya 50 meter. Kondisi ini cukup membahayakan terutama ketika kendaraan roda 4 berukuran besar berpapasan. Jarlun pemerintah Kabupaten Pidi memberlakukan kepada pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan agar membawa surat kesehatan yang dikeluarkan puskesmas yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Pidi. Perbu pemeriksaan kesehatan dan pembekalan calon pengantin telah ditanda tangan Roni Ahmad atau Abu si pada 3 Juli 2018 bekerjasama dengan kantor Kementerian Agama Pidi. Bupati Pidi mengatakan perbub pemeriksaan kesehatan calon pengantin mulai berlaku semenjak diterbitkan. Ia mengatakan surat kesehatan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi paslon pengantin bertujuan untuk mendeteksi kesehatan terutama tidak terlibat narkoba. Kecuali itu saat pemeriksaan kesehatan pasangan yang hendak menikah nantinya akan dibekali ilmu seputar tentang kesehatan ibu hamil pasca melahirkan dengan diterbitkannya peraturan bupati tersebut diharapkan mampu menekan angka kematian ibu dan bayi diamping melakukan pencegahan stunting atau anak bertubuh pendek Anda sedang mendengarkan beita utama sera B Zdarlun kontingen Kan Kemenak Biren memboyong 292 atlet dari berbagai jenjang madrasah kepekan olahraga dan seni atau perseni tingkat Provinsi Aceh di Subursalam. Perseni 2018 tingkat Aceh ini akan berlangsung 8 hingga 14 Juli mendatang. Kasi pendidikan madrasah pada Kan Kemenak Biren Azhari MPD selaku Ketua Panitia mengatakan atlet jenjang madrasah ibtidaya berjumlah 41 orang akan mengikuti 10 cabang. Lalu atlet Junjang Madrasa Sanawiyah berjumlah 58 orang akan mengikuti 16 cabang yang dilombakan pada Porseni 2018 tingkat Aceh. Jumlah seluruh peserta mulai dari atlet hingga official pendamping serta pelatih mencapai 292 orang. Kontingen Biran menempati SD Negeri Sebu Salam sebagai lokasi penginapan. Pada porseni 2018 tingkat Aceh kali ini, Kan Kemenak Biren dan timnya berusaha memperbaiki peringkat dari porseni 2 tahun sebelumnya. Sudarlun Dinas Kesehatan PD menargetkan bakal mengimunisasi 123.574 anak usia 9 bulan ke atas untuk mencegah mealesis rubela atau campak. Imunisasi akan dilakukan mulai Agustus hingga September 2018 ke posyandu dan sekolah-sekolah. Kepala Bidang Pengendalian Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan PD, Turno Cunaidi, mengatakan imunisasi merupakan program nasional dari Kementerian Kesehatan. Imunisasi ini penting dilakukan untuk mencegah penyakit campak. Sebab penyakit ini dapat menyebabkan kematian dan mudah menular. Karena itu dampaknya sangat fatal apabila tidak dicegah dengan imunisasi. Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat agar bersedia mengizinkan anaknya diberikan imunisasi campak. Sasaran vaksinasi campak adalah anak berumur 9 bulan hingga 15 tahun. Menurut catatan Dinas Kesehatan PD, kasus campak terjadi 2017 sebanyak 323 kasus. Ini terjadi karena capaian imunisasi campak tahun dimaksud hanya 42,2 persen. Untuk tindakan imunisasi kali ini, sasaran mencapai 123.574 balita dan anak yang tersebar di 793 pos imunisasi di 23 kecamatan. Kegiatan ini melibatkan 3.973 kader kesehatan desa. Dari Nyusrum Seramitanjung Permais, sekian berita malam edisi Kamis 5 Juli 2018